Attitude-nya bagus banget. Etikanya juga penontonnya luar biasa sekali. Dan yang saya suka dengan goyangan sekaligus kegembiraan Anda. Kembali kami hadirkan buat Adik semuanya. Karya Melon Music bersama Nella Kharisma. तुम्हें